Kita saksikan sama-sama, ini dia, All Our Times! New Monodah! Monggo, ada Arena Julia, Ashifa Adey, Renas. No. Ayo, oh. rene dhisik, rene dhisik, rene dhisik, rene dhisik, rene dhisik, rene dhisik apa ora? Rene Kini tinggal aku se lanjut Ayo Jo. Lo, Titik oh. Kini tinggal Hei, he, Bersama PT Laju Luas, Indonesia. Hei, diwente no ikilo nyoh pente kabe ya. Terima kasih banyak kalau atisnya nyumoratau. Iyuh, la yuh, dikeena kau lua nyoh nyoh nyoh aduh. Woy, terima kasih banyak yang udah stay tune di channel Youtubenya Ashifa N Channel dan juga New Monata Official. Jangan lupa share link ini sebanyak-banyaknya. Boleh ke gerabat, boleh ke keluarga, ke temen, gebetan, selingkuan, pacar, semuanya boleh. Pokok eh, benro ame, biar dong kita malam hari ini makin syahdu gitu ya. Liyah ini ada, eh, nemo fanggersi Oh iya? Selamat malam, fa nemo fanggersi. Selamat malam, eh tadi juga bon, bon, ada. Tadi juga ada yang dari Kuala Lumpur dan uh, dari mana-mana Nanti kita bacakan satu persatu Jadi kalian jangan lupa absen dulu di bawah kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk selalu mendukung karya-karya kami Subscribe dulu dong channel Youtubenya Ashifa ADN Channel dan juga New Monata Official Kemudian like komen positif dan nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi pertama kalau asyifa ADN channel dan juga New Monota official mengupload video-video terbaru oke okay. ini kali pertama satu artis cantik ya julukane, le aku nyeloe adik pesek ini kalau sudah mendengar adik pesek pasti yang di rumah sudah pada tahu siapa adik yang satu ini ya oke okay. bareng dengan Matadewa Newbie Production Neat Lighting, dan juga pastinya PT Laju Luas, Indonesia. Satu artis spesial untuk Anda semuanya, ada Arneta Julia new Monat. Zio boh nalasan ni ma cintaimu dalam diam meneng aku pokoknya di lawakmu tak bisa berkata-kata, <laughs> kuatnya yang baik sekali oh, memang aku tuh emang queen of goats gitu oh. <laughs> terima kasih, thank you, thank you. Arneta aduh, terus memberi kolaborasi dari Ashif Adien dan juga New Monota malam hari ini luar biasa sekali, S.A.J dari mana aja tadi udah pokoknya nonton pokoknya runga jauh ah, aku sih gak kenal Arneta pokoknya <laughs> Oke okay, op <laughs> okay, terima kasih sudah stay tune Sudah ada 1000 lebih yang stay tune Aduh luar biasa sekali kalian Semangatnya Tentunya malam hari ini masih dalam acara kolaborasi Dengan uh, Ashifah Adian dan juga Nyumonata Kalian boleh deh komen Uh, yang terbaik, pokoknya yang paling kreatif untuk Ashiva dan juga new monata yang positif-positif, nanti kita bacain satu persatu. Dan juga tidak lupa, Li ingetin juga nih ada di rumah, karena masa pandemi kayak gini, ojok oh lali tetap jaga kesehatan, dan juga patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Terapkan 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak kalau kalian pergi keluar rumah. Oke, okay. kali ini ini sebenarnya kalian tunggu-tunggu dari tadi. Ya kan, kolaborasi spesial dari adikku Ashifa ADN dan juga New Monata. Penasaran seperti apa? Kita saksikan sama-sama, ini dia Ashifa ADN New Monata. Mohon ke saya. No arrestu Aduh, Manuh. Pai lagi. Asy, apa? apa nih? Apa nih? Enggak ada, jangan takut, aku enggak gigit kok. Ayu... Aku udah jinak kok, Ayu... oh, Asyifa. Ini kan hari ini kolaborasi spesial kamu dengan Yumonata. Yes. Gimana perasaannya? Bahagia senang sekali. Bahagia, senang sekali, Maksud bangga. Bangga, Ya, apalagi campur aduk ya pokoknya ya. Kayak speechless banget gitu. Oke, nah, aku tuh harus ngikutin cara ngomong anak Gaul zaman sekarang yang bingo gitu. Oh, <laughs> <laughs> ini kan uh, beberapa jam yang lalu kamu rilis single terbaru. Yes. Benar sekali. Judulnya bener. Nyimpen Rasa Senang. Nyimpan Rasa Senang. Itu kan, Mbak cerhati Oh, kamu cerita nih cerhati okay. lagu itu. Apa enggak sih kayak ya aja. <laughs> maaf, mohon maaf. Dulu waktu hamil nyidam apa ya? <laughs> Bisa begini Asyifa. ya, Bu. <laughs> gimana itu memang isi hati kamu di lagu itu atau iya kamu melihat situasi kondisi sosial ada di sekitar kamu atau gimana tuh Asyifa? Bisa jadi ya. Bisa jadi dalam waktu 1 menit, silakan. Bisa jadi itu pengalaman. <laughs> Tapi ya kita buat angry. Jadi sebenarnya Oh, sebenarnya oh jadi ceritanya kayak Terus betul ya sebenarnya. Sebenarnya itu pengalaman pribadi yang dibuat. Enggak. Itu itu kayak cuma jawaban di kedoan kamera aja. Oh, bohong. Ini pasti lagi kasmaran ya kamu ya. Sebenarnya mau nanya tentang lagu apa bagusnya saya. Sebenarnya itu melalui media lagu terus aku tanya nyrepet-nyrepet gitu sih. Agak nyrepet dikit sih. Agak dikit ya. Oke, baiklah kamu rencana malam hari ini kan bawakan sekitar 5 lagu nih ya. Dibagi dua session, jadi ya, so -so. ingetin dong teman-teman di rumah untuk selalu stay tune di channel Youtubenya Nyumonatan dan juga Ashifa ADN Channel ya, bener ya. ya? Jangan lupa diingetin dong-tingetin okay. dong tingetin Jangan lupa stay tune terus di channel New Monata dan Ashifa Adain Channel. Jangan lupa. jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Dan juga pastinya share dong. Ya, teman -teman. share Biar juga. Biar malam hari itu kita dangdutannya makin asoi. Yes, Itulah Ashifa, betul. ya hmm. gak sih? Yes. <laughs> Oke, okay, ini satu buah lagu selanjutnya. Tentunya masih bersama dengan BT Laju Luas Indonesia. Indonesia. Yang paling aduh pokoknya abacuritok wis nomor biji Paling buwanter ya Oh maneng maneng maneng, maneng Lagi lagi Coba coba ju Ashifa nah, Tentunya masih bersama dengan PT Laju Luas Indonesia Wis kompang Wis kompang Karena tadi fokus dengan sesuatu jadi agak kaget gitu ya Oke Okelah Kayaknya yang di rumah sudah pada penasaran inilah kedua yang bakal dibawain sama Ashifa itu apa sih Ini dia, kita sesingan sama-sama, Ashifa Arien, New Moneta. Mungkau sayang. Ay, dale, brícane player, Hi, good night from America. Hey, see you next time. With Nyumonata and Ashifa ADN channel. Arti apa? Ya, selamat berjumpa lagi dengan Nyumonata dan Ashifa. Batak, batak iku batak. Hai batak. Hai batak, lama tak nampak barang itu kau. macam mana kau orang? Eh, masih bersama Nyumonata dan Ashifa ADN. Jangan sampai kau lupa. Apa, apa, apa Apa nih? La keperibian ya? Ya. La bengi-bengi kayak yek. Baca kelalan lah. Oh, dari Bali, pler. dari Bali. Halo, Bli. Halo, Bli Putu. Bli Putu. Mas Nono. Yuk. Putu. Mas Nono. Ken, ken, ken, kabarik. Kabarik. <-kep>. Sae. Hey, eh, jegek gati. Eh, jegek jegek hey, gati asik. Eh, hey, jegek gati. Ayu. Ayu. Cantik sekali. Cantik, oh, cantik sekali. Kalau beli putu, beli jari, beli ceria. <sarim> dari Madura, pler. Madura? Eh, dari Madretan. Baru skapsi. Hahaha. Mek gak remal Gak remal Abita Sudah, sapa-sapa Selamat malam buat Nemova Gersing Nemova Mojo Sari Nemova Mojo Kerto Juarjo Juarjo, semuanya baik-baik Tentunya Nemova Indonesia Semua jaga kesehatan Jangan lupa bahagia, mari kita pura-pura bahagia Ya, tapi mari ini insya Allah bahagia Terus insya Allah kita bahagia banget Iyo, yes Oke. Okay. Galau ya? Tadi jasa dege jeru ya. Oke, okay, dikasih lagu ketiga, biarlah no. semua berlalu. Enggak galau-galau. Iya, wis, gak galau -galau. iya. <tis> mm -hmm. Iyu, Mas Kopler. Sing mari Nek <tis> nah, mantan oh. ya Mantan sepen-pedhi-pedhi. saiki saiki. Iya ya ya. Yo Tarik. Tarik, ces. <susuk> Hors of Ini tidak uh, identinya kita terima kasih banyak ya, ya untuk sponsor kita malam hari ini tentunya apa betul ada di PT laju luas Indonesia dan juga ya. pastinya ini loh rekan kerjanya N newmona ya malam hari ini luar biasa, biasa luar saya ada apa mata ini? dewa ada newbie production oh, sote Thank you iya. ada dari <laughs> Oh, ini dari siapa tadi? Oh, need the lighting. Oh, need ini lighting. Yang, yang bikin kita gemerlap, cantik, cantik dan um, cerah mempesona. Yang membuat kecantikan kita paripurna malam Iya benar. Oke, okay. oh, mungkin yang di rumah sudah menunggu-nunggu Mbak Diviana, siapa sih atus selanjutnya yang akan tampil di panggung panas ini? Ya. Memang misalnya kita mau panas panggungnya. Bener. Mari si digoyang no ambil umi tadi langsung anet nih. <laughs> Berarti ini perlu dipanaskan lagi nanti abang sama umi, maju ya, siap ya. Oke, okay, baiklah, kalau pepatahnya Cak Sodik mengatakan sedikit royal, rezeki lancar. Monggo diam ini barang-barang, <gur> tersekini sama abang semakin lancar. Amin. Amin, ya, roh -roh -roh. Baik. Coba kita panggil satu artis yang satu ini. Pasti Iki. yang di rumah sudah pengen Terus, goyang lagi. Iya kalau yang ini dijuluki dengan muka imutnya. Imut banget. Imut banget sampai aku membitirnya, kita bisa membedakan. Imutnya anak-anak. E iya siapa lagi? kalau bukan? Ani! Arlinda! New! Mengadakan jari kok. Engga oh, Mbak Ani. Thank you Mbak ser dang sebo successor ante ikilo